Kamu mau ngomong apa? Hmm... Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal. Dan sekarang ternyata... Hmm... Aku sayang sama kamu. Hah? Serius kamu? Iya. Thank you ya. Terus kenapa kamu, kamu sayang sama aku? i Ya... Kamu kan udah punya pendamping. Bukannya kamu juga udah punya cowok kan? Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?、Hmm. Yaudah, yaudah. Gini, gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sahatnya. Selama kamu bisa terima aku a p a a d a n y a itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selama ini. Oke?、Okay? Yeah. Iya. ウォウヤンタフィサーキューパーカンダリムサーキタジャラタンパーカサイトダンカウマンナホウイットワウアウスウワ きさきんだちもら i あ